Mitra bisnis dalam serial tulisan di koran internet yang bertajuk Proses Terjajahnya Kembali Indonesia Sejak Bulan November 1967, Kwi Kiyanggi mengulas tentang latar belakang dari rusaknya sistem perbankan nasional. Menurut Kwi Kiyanggi, faktor utama dari kehancuran sistem perbankan kita adalah liberalisasi. Dan era liberalisasi sistem perbankan kita diawali pada bulan Oktober tahun 1988. Saat dikeluarkannya, Paket Kebijakan Oktober atau dikenal dengan Pakto 88. Untuk membahas seperti apa kondisi dari sektor perbankan nasional pada waktu Pakto itu dikeluarkan, segera kita temui Kwi Kiyanggi. Pak Kwi, dalam tulisan Bapak di koran internet, Bapak mengulas, pasca keluarnya Pakto 88, sekitar 160 bank baru bermunculan, hingga total jumlah bank di Indonesia mencapai sekitar 200 bank. Lalu seperti apa kondisinya waktu itu, Pak? Nah, 88 itu memang bank yang demikian banyaknya didominasi oleh pedagang yang mendirikan bank bukan bankir orang yang tidak punya latar belakang perbankan yang mendirikan adalah pengusaha. Nah, pengusaha kan jago di dalam marketing. Nah, mereka caranya supaya banknya maju ialah bagaimana menarik nasabah sehingga mereka ikut sangat ikut meyakinkan να δούμε uang anda di τι karena kalau disimpan γίνεται με τι γίνεται με τι γίνεται με cukup γίνεται itu τι γίνεται με τι γίνεται uang τι γίνεται με τι γίνεται με τι γίνεται με ya dipakai sendiri gitu. Lalu menjadi malah Lalu, dengan bank sebanyak itu, bukankah proses penyedotan dana masyarakat jadi lebih cepat, Pak? Belum memang. E, sebetulnya menyedot dana secara besar-besaran dari masyarakat, itu kan sesuatu yang baik. Apabila dana dari masyarakat yang disedot itu tadinya idle. Nah, dengan disedotnya dana dari masyarakat melalui dunia perbankan untuk disalurkan pada sektor produktif, itulah yang, yang itu baik sekali. Tetapi caranya mesti prudent. Gitu. Nah, yang terjadi itu sama sekali tidak prudent oleh karena bank uang masyarakat yang disedot dipakai untuk memberi kredit kepada dirinya sendiri bagaimana bisa objektif. Jadi serampangan saja. Karena itu terjadi banyak kredit macet, Dan karena itu ketika krisis kena ya dampaknya hebat. Lantas, apa waktu itu belum ada aturan tentang pencairan kredit perbankan kepada grup sendiri, Pak quick Sebelum Bank Indonesia Independent, saya tahunya baru belakangan. Katanya tidak ada. Saya kan selalu mengacu kepada Legal Lending Limit, BMPK. Tetapi ternyata katanya BMPK itu baru ada di dalam Undang-Undang Perbankan yang membuat Bank Sentral Independent. Sebelum itu tidak oleh karena itu ada masa peralian. Sehingga bankir yang menggunakan uangnya bank untuk dirinya sendiri sebelum adanya Undang-Undang Bank Indonesia yang membuatnya independent. Itu tidak dianggap sebagai melanggar tindak pidana. Baik Pak Quick, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Quick Yangi. Saya Kiki Wijaya.